This will be okay. Jama oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berkaitan dengan harta. Dan menarik yang ditanyakan oleh Nadila yang satu-satu Bagaimana kalau orang, maaf, profesinya seorang penyanyi. Dan nyanyinya itu diundang, nyanyinya di tempat-tempat eh, gitu deh. Tidak usah sebut namanya ya. Tidak enak, nanti ada yang tersinggung. Sekarang, pertanyaan saya. Karena innamal a'malu bin niat. Ya, perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau pisau itu dipakai oleh koki, akan berguna dengan baik. Tapi kapan pisau itu digunakan oleh penodong, <tuk> itu tidak bagus. Nyanyi, itulah profesi Nadila. Dan tiba-tiba dia harus melakukan tugasnya menyanyi di tempat seperti itu. Maaf ya, maaf Niatkan bahwa aku ini hanya untuk menghibur, menyanyi Dalam hal menjalankan pekerjaan Tidak ada campur-campur yang lain Menyanyi aja Kecuali kalau menyanyi sambil disuruh juga ikut bergabung uh, ih. Itu, itu ya Sama halnya Haramkah kita lewat di jalanan Yang di, dibuat dari uang yang haram? Mau lewat mana kalau lorongnya cuma satu? <tuh> Masa mau bikin lorong baru? <tuh> harta. Harta itu ada dua. Ada harta yang bergerak. Dan ada harta yang tidak bergerak. Yang mana itu harta yang bergerak? yang bergerak yang bisa menghasilkan yang bisa diputar itulah harta seperti maaf uang rumah kos mobil rental itu bergerak tapi mobil pribadi tidak bergerak karena tidak digunakan untuk mencari nafkah Dan maaf oh mau nanya. Iya, dapat. Ada, ada apa tuh, Mah? <laughs> Misalkan punya uh, Febi itu punya bapak. Punya bapak. Iya. Waktu kecil Febi ditinggal dan sewaktu Febi sukses, bapak kembali terus uh, meminta harta kepada Febi. Nah, itu apa hukumnya, Pak? Apa hukumnya? Iya. Ketika dulu kecil Bapak tidak pernah merawat Tidak pernah membiayai Ketika kita sejadinya sukses Banyak harta Bapak datang untuk minta harta Bagaimana hukumnya Kalau orang tua Itu persoalan dalam Islam Jangankan barangmu Dirimu pun adalah miliknya Te, Ah oh, enak banget Masa dan kasih pamit ta aaa... <Sfunction> Jangankan harta itu nyawamu pun darahmu pun dirimu pun kalau diminta kasih Tidak pernah ketemu bapaknya tiba-tiba bapaknya kecelakaan butuh darah golongan darah A dan cocok darahnya yu diminta pergi gini saya juga mau nanya ah silahkan boleh kan ya. kan sekarang hmm. banyak yang cari nafahku dengan mengemis ngamen ya hmm. saya juga sih ngamen ya sudah ngamen ngamen ya iya ya, ya. kalau penyanyi itu ngamen ya <laughs> ngamen ngamen tingkat tinggi <laughs> kalau ngamen yang kecil kecil uan receh ngamen tingkat tinggi tanda tangan pakai matre <laughs> uh, ya gitulah gimana hukumnya gitu Pak, Pak Ustadz gimana hukumnya orang yang meminta-minta ya, mengemis inilah yang harus kita tahu bagaimana hukumnya mengemis setelah yang lewat ini jamaah Oh jamaah Alhamdulillah